Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina MEN YAHDIHILLAH FALA MUDILLAH LAH WAMAN YUDLIL FALA HADIA LAH WASHHADU AN LA ILAH ILLALLAH WAHDAHU LA SHARIKA LAH WASHHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WASHHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WASHHADU SALLALLAHU ALAYH WA ALA ALIHI WASHHABIH WAMAN TABIAHUM BIHSANIN ILA YAWMIDDIN AMMA BAAD Ikhwani wa akhwati billah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Allah masih Pertemukan kita Di dalam sebuah majlis Yang Di dalamnya insyaallah Dipelajari Tentang Perintah Allah yang terbesar tentang hak Allah yang terbesar Tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah yang terbesar Dan tentang tujuan hidup kita ada di muka bumi ini Dan tentang tujuan diutusnya para Rasul Alimu Salatu Wasalam Yaitu Tauhidullah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memahami tawhid dengan terperinci dan memahami syirik dengan terperinci. Kemudian kita menuntut, mengamalkan, berusaha mengamalkan tuntutannya. Semoga upaya kita yang tak seberapa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah amal saleh karena ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati dan wa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan pelajari bab yang ke-12 sampai bab ke-15. empat bab insyaallah taala. Dimulai dari Bab minasyirki an nadrul liqairilla, Bab termasuk bentuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Korelasi Bab ini dengan Permasalahan tauhid bahwa penulis rahmallahu taala menjelaskan salah satu macam kesyirikan. Kesyirikan yang apa? Kesyirikan yang besar atau yang kecil? Kesyirikan yang meniadakan aslul tauhid atau sebatas meniadakan gamarut tauhid? kesyirikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam atau kesyirikan yang tidak sampai seperti itu maka jawabannya adalah al-syirk al-munafil al-tawhid kesyirikan yang meniadakan aslul tauhid, kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam yang menyebabkan pelakunya jika tidak bertobat dia mati tidak bertaubat darinya maka masuk ke dalam surga dan eh, masuk ke dalam neraka selama lamanya. Saya ulangi, masuk ke dalam neraka selama lamanya. Sebuah, sebuah kesyirikan yang menggugurkan seluruh amalan pelakunya jika sebelumnya dia adalah seorang Muslim yang melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah yaitu bernadhar untuk selain Allah beliau rahimahullah ta'ala penulis kitab ini sebutkan bab ini dalam rangka untuk dijauhi karena memang motivasi beliau menulis kitab ini adalah memperbaiki akidah masyarakat memperbaiki keyakinan masyarakat memperbaiki tauhid masyarakat dengan menjelaskan hal-hal yang menjadi ashlul tauhid, perkara-perkara yang menyempurnakan tauhid baik dengan kesempurnaan wajib maupun sunnah di dalam kitab ini dan juga demikian beliau di dalam kitab ini menjelaskan syirik, baik syirik yang menghancurkan ashlul tauhid seseorang maupun syirik yang merusak kesempurnaan tauhid yang wajib dan yang sunnah. Oleh karena itu, setiap kita tertuntut untuk memperhatikan dalam setiap bab apakah bab tersebut terkait dengan sesuatu yang menyempurnakan tauhid seseorang atau terkait dengan perkara aslu tauhid kalau itu terkait dengan kesyirikan apakah kesyirikan itu meniadakan aslu tauhid ataukah kesyirikan itu meniadakan kamaru tauhid yang wajib ataupun yang mustahab dengan memperhatikan seperti itu maka seorang penuntut ilmu syar'i yang membaca dan pelajari kitab ini akan insyaallah perhatian betul tentang Tauhidnya benar-benar dijaga dasar Tauhidnya benar-benar dijaga kesempurnaan Tauhidnya dan benar-benar berusaha untuk menyempurnakan Tauhidnya terus berjuang berjuang dan berjuang belajar ilmu Tauhid dan mengamalkannya sampai kapan Sampai meninggal dunia Sampai dia mendapatkan Satu cita-cita Yang sangat tinggi sekali Yaitu apa? Yaitu <tuh> Menjadi ahlu tahkik Tauhid Yang ganjarannya Masuk surga Tanpa hisab Tanpa azab oleh karena itu terus kita beribadah baik dengan terus kita beribadah kepada Allah saja baik ibadah tersebut dalam bentuk mempelajari tauhid maupun mengamalkannya ibadahnya maupun e, ibadahnya bentuknya baik mempelajari tauhid maupun mengamalkannya terus Jangan berhenti karena setan juga tidak berhenti Menggoda kita, menjerumuskan kita Kepada syirik akbar, syirik askor Dan dosa-dosa yang lainnya Apalagi Tujuan hidup kita Beribadah kepada Allah Ta'ala Itu telah Ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Firman-Nya: firmannya Wa Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakali yakin Dan sembahlah Rabbmu Berarti kan raihlah tujuan hidupmu karena dalam ayat yang lain tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Maka dalam ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin dan sembahlah Rabbmu. Artinya raihlah tujuan hidupmu beribadah kepada Allah saja. Kapan? Sampai kapan? Hatta sampai ya'tiyaka al-yaqin. Datang kepadamu suatu yang meyakinkan yaitu ajal. Demikianlah, belajar Tauhid sampai kapan sampai meninggal dunia, mengamalkan Tauhid sampai kapan sampai meninggal dunia, kita belum finish, maka kita terus berjuang, kita raih kelas tahqiqut Tauhid, sehingga genjarannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, salah satu upaya untuk itu adalah mempelajari An-Nadru, Minasyirki An-Nadru Ligairillah, termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah. Mari kita pelajari judulnya min di sini min tabiidiyah min tabiidiyah min yang menunjukkan makna sebagian Ashirk, ashirk di sini menggunakan alif lam menggunakan alif lam alif lam jenis yang sudah diketahui oleh fikiran dari konteks kalimatnya kelanjutannya adalah an nadzru li taala Nadru adalah ibadah Nadar adalah ibadah Kalau dipersembahkan Ligairillahi ta'ala Kepada selain Allah ta'ala Maka itu syirik akbar Berarti syirik di sini Sudah jelas di fikiran kita Yaitu maksudnya adalah apa? Yaitu syirik akbar Di dalam masalah al-uluhiyah Jadi alif lam yang seperti ini bisa lidhni, bisa lil hadhur, bisa lidhzikri. Eh ya, kalau ada satu isim yang ber-alif lam. Alif lam ta'rif seperti ini, maka kita perhatikan apakah maksud dari penulis eh ya, itu lidhni, apakah lidhzikri, apakah lil hadhuri. Ya, sehingga kita bisa tepat menerjemahkan dan memahami maksud dari penulis. Kalau lidih ni adalah sebuah alif lam yang menunjukkan isim yang dikenainya itu sudah jelas maksudnya oleh fikiran pembaca lewat konteks kalimat tersebut atau lewat dalil-dalil yang dibawakan dalam bab tersebut. Adapun kalau lidikri karena sudah disebutkan sebelumnya sudah jelas pada makna yang disebutkan sebelum kata tersebut kalau lil-huzuri itu karena sesuatu yang dibicarakan dalam isim, isim yang ber-alif lam tersebut ada orangnya nah, misalkan, misalkan <coughs> <coughs> Ja'al Malik datang Raja ada alif lam tersebut alif lam yang menunjukkan ta'rif sudah jelas maknanya tapi jenisnya lil huduri karena yang dibicarakan dalam alif lam itu sudah jelas eh, orangnya hadir lilhudur hadir ja al Malik datang Raja tersebut ini orangnya di depan kita seperti itu maka eh, di dalam ilmu menerjemah yang seperti ini dipelajari bahwa bagaimana cara menerjemahkan alif lam dan banyak sekali ilmu yang bermanfaat sekali ilmu menerjemah jadi disiplin ilmu tersendiri yang layak untuk dipelajari bagi yang ingin benar-benar memahami cara mema uh, uh, menguasai sebuah kitab ingat menerjemah ilmu menerjemah bukan dibutuhkan untuk para penulis saja tapi dibutuhkan oleh setiap orang yang ingin bisa memahami sebuah kitab dalam bahasa Arab kenapa demikian karena setiap orang yang membaca bahasa Arab Pastilah dia menerjemah walaupun dalam hati, karena ini bukan bahasanya dia. Ketika dia membaca sebuah kitab pastilah dia ada proses menerjemah dalam hatinya. Nah itu untuk menghasilkan terjemahan yang baik maka perlu mempelajari bagaimana cara menerjemahkan wawatov, bagaimana cara menerjemahkan alif lam, bagaimana cara menerjemahkan fa, bagaimana cara menerjemahkan uh, apa? atau untuk istinaf bagaimana menerjemahkan huruf min bagaimana menerjemahkan uh, kalimat uh, mubtada khobar bagaimana menerjemahkan dan seterusnya baik min asyirki an nadru li -gairillah. an nadru jawan wa khadza fillah rahimani wa rahimakumullah <kuh> ialah Ses uh, secara bahasa an itu Al-Ijab mengwajibkan itu secara bahasa secara syariat jadi diantara model belajar yang taksiri itu perhatian kepada definisi, sedangkan definisi itu bermacam-macam ada lukotan yaitu etimologi ada bahasa maksudnya ada e, istilahan yaitu terminologi ada syara'an syara'i -syara ya, dari dalil-dalilnya diambil ada urfan secara urf secara adat istiadat dan <tuh> masing-masingnya ada perbedaan satu dengan yang lain dan ada cara menggunakannya dan itu dibahas pada konteksnya yaitu pada pelajarannya tersendiri diantaranya pelajaran usul fiqh baik secara syar'i definisinya ilzamul mukallaf yaitu seorang mukallaf mukallaf itu maksudnya balik dan berakal sehat balik dan berakal sehat seseorang yang mukallaf mengharuskan ilzamul mukallaf Seseorang yang balik dan berakal mengharuskan Nafsahu kepada dirinya sendiri Syai'an ghaira wajibin Sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib baginya Baik secara mutlak maupun muqayyad. Ini saya jelaskan nanti maksud mutlak dan muqayyad. Saya ulangi, seorang yang balik dan berakal mengharuskan kepada dirinya sendiri sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib baginya. Baik secara mutlak maupun muqayyad <tuh> Dengan demikian Cakupan dari sesuatu yang layak Untuk dibuat nazar Adalah Perkara yang mustahab Dan perkara yang mubah perkara yang sunnah dan perkara yang wajib eh perkara yang sunnah dan perkara yang mubah adapun perkara yang wajib maka tidak ada kebutuhan seseorang untuk bernadar dengannya karena namanya bernadar adalah mewajibkan sesuatu kalau sesuatunya itu sudah hukum asalnya wajib maka tidak ada kebutuhan untuk bernadar dengannya sehingga perkara yang dinadarkan itu adalah perkara yang wajib eh, yang eh, mustahab sunnah maupun yang mubah Baik secara mutlak maupun muqayyad. Apa maksud secara mutlak maupun muqayyad? Mutlak maksudnya tanpa syarat, muqayyad maksudnya bersyarat. <tuh> ditambahkan definisinya, silakan ditambahkan. Dengan setiap ucapan yang menunjukkan hal itu. Dengan setiap ucapan yang menunjukkan hal itu Maksudnya Tambahan definisinya Dengan setiap ucapan yang menunjukkan hal itu Maksudnya menunjukkan kewajiban tersebut Yang disebutkan pada kalimat sebelumnya jadi nadhar tidak harus dengan ucapan tertentu, enggak boleh dengan ucapan yang lain. Bebas dengan ucapan bagaimanapun, yang terpenting intinya mengena, inti dalam definisi ini mengena, Dengan demikian, dari kalimat dengan ucapan apapun yang menunjukkannya, maka ini berarti ada dua yang dikeluarkan dari kalimat definisi ini. Maksudnya ada dua perkara yang tidak termasuk dalam definisi ini, itulah kalimat definisi itu definitif sifatnya yaitu jami' manek menyeluruh cakupannya dan memberi batasan pagar yang keluar nggak bisa masuk yang masuk nggak bisa keluar ketika disebutkan dalam definisi dengan ucapan apapun yang menunjukkannya ini berarti dikeluarkan darinya artinya nggak bisa masuk dalam cakupan definisi ini dua hal yang pertama kalau sekedar berniat saja dalam hati, enggak diucapkan dengan lisan. Ini bukan nazar. Yang kedua, kalau berucap tapi tidak mengandung inti pengharusan, kewajiban. Maka ini juga bukan nazar. sehingga kalau ada orang mengatakan, insyaallah saya akan, insyaallah kalau saya gajian atau kalau saya dapat kiriman uang dari orang tuaku, kamu saya traktir makan. nah ini bukan nazar, kamu akan aku traktir makan, ini bukan nazar. baik Lalu bagaimana lafaz nazar tersebut contohnya dari definisi dapat kita ambil kesimpulan dua macam nazar. Faidah menarik di sini definisi itu fungsinya selain mengeluarkan yang keluar dan memasukkan yang masuk yang menjadi anggota himpunan masuk di dalamnya yang tidak menjadi anggota himpunan lafaz itu dikeluarkan atau dipagari, ditaruh di luar. Selain itu fungsinya juga definisi itu bisa menginformasikan macam-macam dari sebuah istilah yang di definisikan. Dalam hal ini nazar macam-macam nazar Juga demikian ketika kita mempelajari definisi ibadah. Ismun jamin iklima ihrullahu yardah minal aqwal wal amal al-zahir wal-batinah itu juga terkandung macam-macam ibadah ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin ibadah itu ada yang ucapan, ada yang perbuatan sehingga probabilitasnya kalau dipasang-pasangkan ada empat ibadah itu ada beru bisa berupa ucapan hati karena Syekhulisara mengatakan minal aqwal Wal a'mal al-zahirah al-batina yang dicintai oleh Allah dan Ridhainya Baik berupa ucapan, akwal Wal a'mal dan perbuatan al yang zahir maupun yang batin Berarti ada empat Kalau dipasang-pasangkan dua pasangan ini Ucapan dan perbuatan, zahir dan batin Berarti ibadah itu ada yang bentuknya Ucapan hati Karena batin yang dimaksud hati Ibadah juga Bisa berupa Perbuatan hati hati itu bisa berbuat ini ada syarahnya sendiri insyaallah pada waktunya kemudian ibadah juga bisa perbuatan dahir bisa berupa ucapan lisan dahir itu macam-macam ibadah inilah e, istimewanya spesialnya sebuah definisi ulama buat definisi itu enggak mudah merangkum dari dalil-dalnya Disusun dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dihafal Tetapi jami, emane, mencakup seluruh anggota himpunannya Dan memberi batasan Kalau ibadah cakupannya ada empat ini Maka namanya syirik dan tauhid juga ada empat Karena kalau sudah sampai tataran ibadah Dipersembahkan kepada selain Allah Itulah syirik Dipersembahkan kepada Allah saja itulah tawhid. Sehingga seseorang itu bisa keluar dari agama Islam, bisa saja bukan dengan penampilan lahiriahnya, penampilan lahiriahnya, masya Allah, tetapi ya, dia rusak hatinya, dia telah mempersembahkan ibadah hati kepada selain Allah. Nah ini pentingnya apa? Pentingnya belajar tawhid. Mengurusi masalah hati lebih diutamakan keyakinan keyakinan hati amalan amalan hati ucapan hati. Ida solohat solohal jasa satu dalam hadis dalam hadis begitu. Kalau baik sekumpal daging ini, yaitu hati, baik pula seluruh anggota tubuh. Maka betapa mahalnya belajar Ilmu tauhid itu Baik Ikhwan wa akhfadu Bismillahirrahmanirrahim Kembali kepada nazar. Nazar dalam kalimat definisi Bisa disimpulkan nazar itu ada dua Muqayyad dan e, Yaitu nazar mutlak Mutlak tanpa syarat seperti apa contohnya nadar tanpa syarat Seperti misalnya saya bernadar menunaikan sholat malam untuk Allah Artinya saya mewajibkan diri saya untuk melakukan sholat malam ikhlas karena Allah Itu maksud kalimat itu Itu tanpa syarat Karena tidak disebutkan jika saya sembuh dari sakit tidak disebutkan syarat begitu. Tidak disebutkan jika saya berhasil meminang fulanah. Tidak disebutkan seperti itu. Tak ada syaratnya. Adapun nazar yang mukoyat, nazar yang mukoyat, bagaimana nazar mukoyat? <tuh> nazar yang bersyarat. nazar yang bersyarat ini sudah jam 9 kurang seperempat insting saya mengatakan ini kepanjangan saya jelaskan karena materinya banyak maka dari itu saya percepat Tantung kalau perhatikan terkadang saya mempercepat penjelasan dengan menyingkat singkat penjelasan terkadang melebarkan tergantung uh, materinya kira-kira cukup enggak dengan waktu yang disediakan. Ini radar saya sudah mulai bunyi. Ini kayaknya saya kepanjangan. Ya, baik. Nazar muqayyad contohnya yaitu nazar dengan bersyarat. Saya bernadhar menaikkan sholat malam untuk Allah jika saya sembuh dari sakit Kata-kata jika saya sembuh dari sakit itu adalah syarat Muqayyad artinya terikat, diikat dengan syarat Mutlak artinya dilepaskan secara bahasa itu dilepaskan Dari syarat gitu <kuh> ada empat perkara terkait dengan nadar yang keempat-empatnya ini terkait dengan peribadatan terkait empat perkara yang termasuk ibadah dalam urusan bernadar yang pertama nadar mutlak itu sendiri yang kedua nadar muqoyat itu sendiri yang ketiga alwafa bin nadhril mutlak Yaitu menunaikan nadhar mutlak Itu juga ibadah Wajib dipersembahkan kepada Allah saja Yang keempat adalah bernad alwafa bin nadhril muqayyad Yaitu menunaikan nadhar yang muqayyad Itu juga ibadah Wajib dipersembahkan kepada Allah saja kalau dalam contoh kasus tadi, nadar mutlaknya ucapan tentang pengharusan sholat malam untuk Allah Ta'ala saja Maka penunaian nadar mutlaknya ya sholat malam gitu. Melakukan sholat malam itu namanya penunaian nadar mutlak Untuk siapa ditunaikan sholat malam itu? Untuk Allah, wajib untuk Allah Kemudian penunaian nadar muqayyad tadi, kalau dia sembuh dari sakit, maka ketika itu dia wajib apa? Salat malam. Nah, salat malamnya dia ketika sembuh dari sakit itu namanya penunaian nadar mutlak dan itu ibadah tersendiri. Yang wajib dipersembahkan kepada Allah. Nadarnya bagaimana? Nadarnya itu sendiri ibadah tersendiri baik mutlak maupun mukayyat, ibadah tersendiri dan wajib pula dipersembahkan untuk Allah saja, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah, bagaimana mempersembahkan nadhar untuk selain Allah misal seorang berucap, saya bernadhar melakukan ya, <tuh> satu perkara disebutkan, satu perkara yang mubah misalnya demi nyai Rorokidul Untuk Nyai Rorokidul Seperti seperti itu misalnya Atau disebutkan Nama jin yang di Yakini menguasai daerah Kampungnya tersebut Yang bisa menimpakan musibah Bisa memberikan manfaat Itu nadar yang Dipersembahkan untuk selain Allah Jadi ada An-Nadru, satu ibadah tersendiri Ada Al-Wafa bin-Nadru Bin-Nadri, satu Ibadah tersendiri pula Dua-duanya adalah ibadah Wajib dipersembahkan kepada Allah saja Penting kita memisahkan dua ibadah ini Agar kita cermat di dalam Mengamati wajudhalalah Alasan pendalilan Syekh ini Di dalam bab ini Kesimpulan hukumnya apa? An Anadru Ligairillah merupakan syirik akbar. Itu kesimpulannya toh, judul itu maksudnya. Harusnya dalil yang dibawakan oleh Syekh menunjukkan hal itu. Menunjukkan nazarnya, bukan wafatnya. Menunjukkan nazarnya, bukan penunaiannya. Begitu. Maka kalian cermati di sini, Anda cermati di sini, apakah dalilnya di sini tentang nazar? Ataukah dalilnya di sini tentang Alwafak bin Nadri? Kalau ternyata dalilnya di sini adalah terkait awal Alwafak bin Nadri, maka anda berfikir bagaimana wajudilahnya? Kok zohirnya di sini tentang Alwafak bin Nadri yaitu penunean nadar? Padahal fonisnya apa? Bawa bernadar yaitu yang terdapat dalam judul bahwa bernadhar untuk selain Allah ta'ala itu syirik akbar bagaimana alasan pendalilannya itu seorang penuntut ilmu syarim pelajari hal itu beda jauh dengan kalau kita sebatas belajar bab kesyirikan akbar termasuk kesyirikan akbar bernadhar untuk selain Allah dalilnya ini Nah, untuk selain Allah itu syirik akbar, dalilnya pokoknya ini. kok bisa enggak tahu? Pokoknya ini. Ya. Itu sudah mulai tinggalkan. Cara belajar yang seperti itu artinya tinggalkan di sini, tingkatkan. Tingkatkan. Sehingga keluar dari majelis taklim jangan kesimpulannya sebatas pokoknya saya enggak boleh ini, enggak boleh itu. Itu sudah bagus. Tetapi anda sebagai penuntut ilmu syar'i yang telah mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu syar'i secara sistematis, metodologis dan terprogram, tertarget maka yang seperti ini perlu metode yang tak yang fokus kepada definisi, istilah, kaidah, pembagian-pembagian hukum dan seterusnya tidak sebatas menerjemahkan dan mengambil kesimpulan, pokoknya saya enggak boleh ini, pokoknya kesimpulannya itu haram, ini halal, tidak demikian. Itu sudah bagus tapi Anda saya ajak lebih dari itu. Karena kalau nanti hasilnya sama dengan orang-orang yang di luar, tidak mengusun diri masuk ke dalam sebuah ma'ahat, ya rugi, rugi waktu, rugi tenaga, Ruki ditinjau dari sisi tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dengan orang yang kalau dibandingkan dengan orang yang ngaji di luar yang e, tematik ngajinya tidak tersistem tidak terkurikulum tidak metodologis nah ini dengan e, tidak metodologis dengan rapi atau dengan <tuh> lebih baik Baik Ikhwan filah rahimani wa rahimahkumullah Nadar yang tawhid itu ketika seseorang mengatakan saya bernadar menunaikan salat malam untuk Allah itu nazar mutlak. Penunaian kalau nazar mutlak yang syirik, misalnya kata untuk Allah dalam kalimat tadi diganti untuk mayit, untuk jin penunggu, untuk wali fulan yang sudah meninggal dunia dan selainnya. Itu nadar mutlak yang syirik Untuk penulian nadar mutlak Yang tauhid, Ya kalau dipersembahkan Ibadahnya itu untuk Allah Adapun kalau syirik Ya penulian nadarnya Dipersembahkan untuk jin, malaikat, nabi Dan selain mereka Penulian nadar muqayyad hmm. <tuh> Nadar muqayyadnya Kalau syirik ya Kalimat saya bernadar menunaikan salat malam untuk Allah jika saya sembuh dari sakit. Kalau kalau itu nadar muqayyad yang syirik, ya untuk Allahnya diganti dengan untuk selain Allah. Adapun benda nadar mukayat yang syirik, ya ibadahnya tersebut dipersembahkan untuk sunan ini, untuk sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya, untuk Nabi atau selainnya. Baik. Kemudian. Poin berikutnya sebelum dalil dan dalilnya cuma tiga dalilnya cuma tiga, pendek-pendek lagi dan uh, mudah insyaallah <tuh> maka perlu saya beri muqaddimah terlebih dahulu nazar yang uh, uh, kalau kita pernah mendengar hukum nazar itu makruh misalnya, kita pernah mendengar seperti itu misalnya, maka ketahilah nazar yang makruh itu adalah nazar muqayyad yang bersyarat. Tetapi ada tetapinya. Makruhnya ditinjau dari sisi keyakinan dan mensyaratan. Bukanlah makruhnya ditinjau dari sisi asal ibadah nazar. Saya ulangi, ini penting sekali. Nadar mukayat itu hukumnya makruh Ditinjau dari sisi keyakinan Dan pensyaratan <tuh> Keyakinan yang bernadar dan pensyaratan <tuh> Bukan ditinjau dari sisi asal ibadah nadar Bukan ditinjau dari sisi asal ibadah nadar Maksudnya begini Kok mau ibadah sholat malam saja Kok dada pakai syarat-syaratan Yang bawa ya langsung ambil air wudhu sholat malam Kok pakai Ya Allah saya baru mau sholat malam Kalau engkau memberiku uh, Fulanah itu Jadi istriku Loh, Kok kayak gitu Seolah-olah dia bilang seperti itu Seolah-olah orang yang bernadar dengan nadar muqayyad tadi Seperti itu Seolah-olah dia bilang Ya Allah jika saya enggak sembuh dari sakit enggak mau saya sholat malam ya Allah Nah gitu Persyaratan yang seperti ini makruh Dan dari sisi keyakinan Dari pengucapnya Seolah-olah Allah tidak maha pemurah Kalau tidak tidak, apa, Saya ulangi Seolah-olah Di keyakinan orang yang bernadar tadi Dia melalaikan Kemaha pemuraan Allah Tanpa disyaratkan seperti itu pun Bisa saja Allah menyembuhkan penyakit dia tadi nggak pakai disyarat-syaratkan seperti itu. Nah makruhnya di sini. <tuh> makruhnya bukan ditinjau dari sisi asal ibadah nadar. Maksudnya pada asalnya namanya ibadah walaupun disyaratkan, sholat malam walaupun disyaratkan tadi dari sisi ibadah sholat malamnya, namanya ibadah ya terpuji, bukan? makruh, tidak disukai gitu loh maksudnya dari sisi asal beribadahnya melakukan sholat malamnya itu terpuji, dicintai bukan tidak dicintai tidak disukai, makruh, bukan sehingga walaupun nazar itu mukayat, dia tetap statusnya sebagai ibadah kalau sebagai ibadah sesuai definisi ibadah syekhulislam muhtadi miah, maka pasti dicintai, gitu. Sehingga gak muncul kebingungan atau iskal, lo kok hukumnya makruh? Padahal definisi ibadah ismunjami onnikulimahyhumullah, satu perkara yang dicintai oleh Allah, makruh kan gak dicintai? Dari sini tadi dari dua tinjauan ini kita bisa pahami, gitu, makruh ditinjau dari sisi itu dicintai ditinjau dari sisi asal ibadah, sehingga dengan demikian tidak masalah dikatakan nazar itu ibadah, apalagi yang makruh cuma satu, yang nggak makruh yang terpuji ini tiga, nazar mutlak. Punyai nazar mutlak, punyai nazar mukoyat, tiga-tiganya ini enggak makruh. Itu. al hukmu mu al-algalib hukum berdasarkan mayoritas syarak aida begitu, sehingga enggak muncul kebingungan. Loh ini kok makruh? Padahal dicintai. Nah, kalau kita sudah fahami bahasanya nazar itu adalah ibadah maka. Kita terapkan ayat yang umum, wa abdullahi wa la tu shirku bihi shayaa. Nah, kita terapkan ayat yang umum seperti itu, karena sebagaimana sudah saya sampaikan, dalil-dalil itu ada yang umum, ada yang khusus. Dalil yang umum adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ibadah apapun bukan ibadah nazar saja, ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah saja. Seperti misalnya wa kado robuka Allah illa iah. Seperti misalnya wa ma'khalakul jinna wal insa illa liyah Seperti misalnya wa abudullah walatu shrikubihi shayaa. Seperti misalnya wa annal masajidalillahi falatadau ma Allahi ahada. Itu, itu dalil umum seluruh ibadah wajib bersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh bersembahkan kepada selainnya. Kalau dibersembahkan kepada selainnya, difonis syirik dan difonis kafir pada dalil umum yang lainnya wa may yadum allahi fa inna hisabahu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun Allah sendiri yang divonis kafir orang, orang kalau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah dan barang siapa menyembah sesembahan yang lain di samping menyembah Allah padahal tidak ada satu dalil pun Baginya tentang itu maka benar-benar balasannya ada pada Tuhannya sungguh tiada beruntung orang-orang kafir itu setelah menyebutkan perbuatan menyembah selain Allah di samping menyembah Allah kemudian di akhir ayat divonis kafir oleh Allah orang yang melakukan perbuatan itu nah ini dalil-dalil umum dalil umum ada pendalilan khusus, ya khusus tentang ibadah tertentu, tentang nadar, tentang tawakal, tentang bahwasanya nadar wajib disembahkan kepada Allah saja, bahwasanya wajib bertawakal kepada Allah Taala saja, <tuh> begitu. Dan ini sudah saya dua metode pendalilan untuk uh, penetapan kewajiban bertawafit ini sudah saya tulis dalam. Uh, apa? Rangkaian Serial kitab, Serial penjelasan Salah satu lusul yang ke 10 Kalau tidak salah Saya lupa mencantumkan linknya Di facebook saya insya, Nanti insyaallah Baik Nah mari kita perhatikan Dalilnya ada tiga Allah Ta'ala berfirman Dalam surat Al-Insan Ayat 7 dalam surat Al Insan ayat 7 Allah subhanahu wa taala berfirman Yufu Nabi Nadri wa yakhafu Nayaumankah Nasyaruhu Mustaldiro <tuh> mereka menekan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata, merata di mana mana Coba perhatikan di sini, yufu bin nadri, mereka menunaikan nadar, bukan mereka bernadar. Padahal fonis hukumnya apa di atas, minasyirki annadru bigairillahi ta'ala, termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Bukanlah judulnya Minashirqi termasuk bernadhar Alwafa bin Nadri Ligairillahi ta'ala Bukan judul Bab itu Termasuk kesyirikan menunaikan nadhar Untuk selain Allah ta'ala Tetapi dalilnya di sini Tentang wafa bin Nadri Menunaikan nadhar Bagaimana alasan pendalilannya nah Itu satu Hal yang menarik untuk disimak Karena penulis terkenal dengan Dati kulistimbat Teliti di dalam berdalil Kalau kita perhatikan Konteks ayat ini <gif> Coba diperhatikan Untuk bisa memahami konteks ayat ini Dengan baik Ayat yang kelima dan ayat yang keenam Karena ini ayat yang ketujuh Saya bacakan artinya saja langsung Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan Minum dari gelas berisi Minuman yang campurannya adalah dari yang campurannya adalah air kafur Yaitu mata air dalam surga Yang daripadanya hamba-hamba Allah minum Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya Baru ayat ini Artinya konteksnya ayat ini adalah Pujian Allah Allah memuji orang yang memenuhi nadar Dan ini menunjukkan bahwa Titik-titik adalah Dicintai oleh Allah Apa titik-titik Bernadar atau menunaikan nadar Menunaikan nadar Yufu nabin nadri Belum sampai berarti pada kesimpulan hukum Yang dibuat pada judul Oleh penulis Karena dalam kesimpulan hukum adalah nadar Allah memuji orang yang menunaikan nadar Dan ini menunjukkan bahwa Allah eh bahwa memenuhi nadar Adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah kalau sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu itu dicintai oleh Allah pasti itu ibadah. Ketemu sudah? Ketemu belum? Belum karena judul babnya tentang nazar, ini baru sampai kesimpulan menunaikan nazar itu adalah ibadah. Karena dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana alasan pendalilan berikutnya? Sedangkan wasilah ibadah itu ibadah pula nah ini kuncinya di sini sarana yang mengantarkan pada suatu ibadah tidak bisa kecuali tidak bisa ibadah itu dilakukan kecuali dengannya maka itu ibadah pula sarana itu ibadah pula bisakah orang bernadar tanpa eh bisakah orang wafak bernadar tanpa bernadar nggak bisa berarti Nazar merupakan wasilah bagi wafa bin nazar. Wasilah ibadah itu ibadah pula. Enggak mungkin wasilah ibadah kok maksiat. Berarti nazar itu ibadah. Nah, dapat sudah. Kalau nazar ibadah, pakai dalil-dalil umum wa wala tusyriku bihi syai'a. Ah. Seperti itu. Oh, enggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ini kan syirik, ini ayatnya. Makhluk terjina wal-insaillah liya abduuntu ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini ayatnya wa abdullah walatu shuriku bihi shayaa. Itu ayatnya tidak boleh apa beribadah kepada selain Allah subhanahu wa taala. Kata orang bukan Allah ta'buduillahiyyah itu ayatnya. Itu mencakup semua ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah saja. Kalau kamu nekat. Wahai orang yang bernada di kuburan untuk kuburan, kalau kamu nekat, fahami firman Allah berikut ini: Wa ma'iyadu ummillahi lan akhru la burhanalahu bihi fa inna ma'hisabu 'inda Rabbi, innahu la yuflihu kafirun. Kamu kafir. Berarti syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari mengeluarkan kamu dari Islam. Itu syirik. Yang kedua. Ayat yang kedua. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. Apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pun seorang penolong pun baginya. Ini tentang nazar atau wafa bin nazar. Tentang? Tentang nazar atau wafa bin nazar. Pada ayat ini, "A au nadartum", berarti tentang apa? Tentang nazar. Bagaimana cara pengambilan alasan dan dalilan Allah taala mengaitkan nazar dengan ilmunya? Karena disebutkan di sini, apa saja yang kalian nafkahkan Atau apa saja yang kalian nazarkan Maka sungguhnya Allah mengetahuinya Berarti Allah mengaitkan Nazar dengan ilmunya Maksudnya bagaimana Pengkabaran bahwa Allah mengetahui nazar hambanya Lalu mengapa Kalau kalau sudah mengetahui Hal ini menunjukkan Buah yang diakibatkan Dari pengetahuannya tersebut Berupa jaza pahala pahala yang Allah janjikan untuk hamba yang bernadar tersebut jadi pengkabaran Allah maha tahu apa yang kamu nadarkan itu maksudnya Allah akan memberi pahala bukan sekedar mengetahui saja Allah Allah selain mengetahui nadar tersebut juga akan memberi pahala orang yang Bernadar tersebut Karena nazar adalah ibadah Kalau dipersembahkan kepada Allah saja Maka Allah akan beri pahala Jadi ini kalau Di antara kita mirip seperti Pak dosen mengatakan Saya tahu kok orang-orang yang rajin Ikut perkuliahan saya Dan saya tahu orang-orang yang malas Kan kita enggak menyimpulkan ah, Hanya tahu saja kenapa diinfokan Maksudnya yang rajin nanti dapat nilai tersendiri gitu, balasan tersendiri. Saya tahu siapa orang-orang yang mencontek di sini. Misalkan dosen mengawasi ujian, kemudian orang yang merasa mencontek dia akan tanggap, bukan dia cuek ah, hanya tahu saja kok kenapa enggak dihukum. Seperti Padahal itu pengetahuan yang melazimkan bedah hukuman. Inilah yang dinamakan dengan dalalah iltizam. Kemarin dalam Qaidul Musra sudah belajar ya. Kita gunakan di sini. Konsekuensinya mengetahui sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah adalah Allah membalas orang yang melakukan ibadah tersebut. Karena namanya dalalatul iltizam Adalah indikasi sebuah lafad Yang menunjukkan kepada kharij Ma'nahu Sesuatu yang di luar makna lafad itu Misalnya kata rumah Menurut dalalatul alfad Yang ada tiga Mutobakoh, tatumun dan iltizam Maka kalau mutobakoh Menunjukkan Dalalatul alfad ala kamil maknahu menunjukkan maknanya secara sempurna yaitu rumah dengan segala isinya dan pekarangannya pagarnya semua ruangannya itu yang ditunjukkan itu itu indikasi seluruh makna yang diistilahkan dengan dalalatul mutabaqah indikasi seluruh makna rumah kata rumah menunjukkan seluruh yang terkait dengan rumah Adapun dalalatul tathomun indikasi yang menunjukkan makna sebagian, dalalatul alfad ala ba'di ma'nahu Indikasi alfad yang menunjukkan makna sebagiannya, rumah menunjukkan ruang tamu saja, rumah menunjukkan kamar mandi saja, rumah menunjukkan kamar tidur saja sehingga kalau ada orang bilang e, saya apa namanya sebentar ya saya misalkan telepon e, bicara lewat telepon dengan orang lain sebentar saya ambilkan barangnya saya lihat barangnya masih ada enggak di kamar tidur saya orang di seberang sana yang diajak telepon langsung bisa mengambil dalal atau dalalatutatomun Dal oh berarti kamu punya rumah karena salah satu kata kata salah satu cakupan kandungan kata rumah itu adalah Memiliki, biasanya memiliki apa? Kamar tidur begitu. Padahal dia gak mengatakan kata rumah Tapi dia langsung bisa mengambil dalil Dengan tatumun tadi hmm. Hakikatnya Dari satu sisi Dari kata rumah Kemudian kalau dalilatul iltizam Rumah menunjukkan tukang bangunan Karena kata tukang bangunan ini Kan gak ada dalam Gak tercakup dalam makna Lafad rumah Cuman tidaklah rumah itu terbangun kecuali biasanya ada pembangunnya, tukang bangunannya, gitu. Dalalatul alfaz ala kharij ma'nahu. Indikasi sebuah lafaz yang menunjukkan pada sesuatu yang di luar makna lafaz tersebut. Allah mengetahuinya, konsekuensinya Allah membalasnya, membalas uh, uh, apa namanya? pelakunya, pelaku ibadah tersebut. Begitu. Dalam kasus dalam apa? kedaram alasan pendalilan surat al-Baqarah 270 ini. Hadis Aisyah. Hadis hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Wafis fi sahihi an Aisyata radhiyallahu anha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyutihi wa man nadhara an ya'si Allah fala Dalam hadis yang sahih yaitu riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah maka taatilah Allah Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepada Allah Nadar maksiat itu apa toh? Seorang bernadar untuk berzina misalnya, makin nazar maksiat. Seseorang bernadar untuk merusak rumah orang lain, maka isi nadarnya adalah apa? Maksiat. <tuh> bedakan nazar maksiat dengan nazar syirik <tuh> kalau nazar syirik tujuannya itu untuk selain Allah misalnya <tuh> untuk nyai roh kitul orang mengatakan saya bernadar untuk nyai roh kitul melakukan ini dan itu misalnya Ini namanya nazar syirik Maksiat juga Tapi syirik Maksiat terbesar Tetapi kalau maksiat yang Bukan sampai syirik Maka dia tujuannya tetap Lillah untuk Allah Saya bernadar untuk Allah Nah isi nadarnya maksiat Yang akan dilakukan Yang diharuskan Untuk dilakukannya adalah Maksiat mirip seperti saya bersumpah mau saya pukul kamu misalnya mau saya bunuh kamu membunuh ini apa? Membunuh ini kan maksiat Tapi dia sumpahnya benar misalnya, wallahi misalnya, wallahi mau saya bunuh kamu. Padahal nggak ada alasan syari. Nah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bersabda bahwa Yang maksudnya atau artinya Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Maka taati Allah Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Maka janganlah bermaksiat kepada Allah Bagaimana alasan pendalilannya Kan ini nazar maksiat Sedangkan apa yang di Jadikan kesimpulan hukum adalah nazar e, syirik syirik kalau mempersembahkan nazar kepada selain Allah mudah alhamdulillah alasan dalilannya bahkan ada dua yang pertama jika nazar tersebut berisikan ketaatan maka statusnya disebut pelakunya mentaati Allah maka ini berarti nazar adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. kan disebutkan barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Berarti di sini nazar jika nazar tersebut berisi ketaatan, maka statusnya disebut pelakunya mentaati Allah, maka ini berarti nazar adalah ibadah, tidak boleh bersembahkan kepada selain Allah. <klihat> Kalau dipersembahkan berarti syirik. <klihat> <klihat> Karena syirik di dalam ibadah atau al adalah yang terkandung dalam firman Allah taala wa'budullaha wa la wa tusyriku bihi Yaitu menyamakan selain Allah dalam peribadatan. Dalam al-uluhiyah saya, saya ulangi Yaitu hak untuk disembah Yang kedua Alasan yang kedua Pada petikan kalimat berikutnya Waman nadra'an ya'siallah Fara ya'si Ya'si Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Maka janganlah dia bermaksiat kepadanya Nadar yang berisikan kemaksiatan Tidak boleh dipenuhi Dan dalam fikih Diwajibkan bagi orang yang bernadar Maksiat, sudah terlanjur bernadar Maksiat, itu untuk menepus Dengan tebusan Kafarah yamin Kafarah sumpah Seperti itu Terus bagaimana kalau sudah disuruh menepus dengan kafaro sumpah Kafaro sumpah itu terdapat di dalam surat Al-Mahidah ayat 89 Silakan dibaca sendiri Barangkali ada yang sudah terlanjur bernadar ma'asyat Maka cara menepusnya dalam surat Al-Mahidah ayat 89 Bahwa jika dalam Islam Diwajibkan bagi orang yang Bernadar maksiat itu untuk menepusnya Dengan kafaroh yamin Tebusan sumpah hmm. Secara bebas diartikan seperti itu Maka ini Menunjukkan asal perbuatan nazar itu sah Buktinya disuruh menepus Kalau tidak sah kan Tidak disuruh menepus Oh kamu nggak sah itu bukan bernadar namanya, nggak disuruh menebus. Kalau dinyatakan sah, eh kalau diharuskan menebus berarti dinyatakan asal nadarnya itu sah, bukan isi nadarnya, tapi asal bernadarnya itu sah. Nah tidaklah sebuah amal dalam syariat Islam dikatakan sah kecuali ia merupakan ibadah ditinjau dari asalnya maka dari sisi ini nazar merupakan ibadah kalau sudah demikian gunakan dalil umum tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan wajib dipersembahkan kepada Allah saja kalau dipersembahkan kepada selain Allah maka itu syirik Masyaallah, kalau kita perhatikan tiga dalil ini sepinya selalu e, kesulitan, mungkin kita mengambil alasan pendalilan, yufu bin nadhr. Pendek sekali, kemudian disuruh menyimpulkan termasuk kesirikan nazar dipersembahkan kepada selain Allah. Bingung sekali. Juga demikian wa ma'amfakum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lam. Ya kalau kita enggak faham dalilatul iltizam, bingung sekali begitu juga dalam man nazarayyidillah fal yudiahu, waman nazaran yasiyallah falayasihi. ini mana kata syiriknya? tidak ada kata syiriknya. mana ada kata nazar untuk selain Allah tidak ada di sini. nah, semoga dengan kita menekuni eh, empat hal ini, mengetahui kesehi dalil mengetahui uh, kesimpulan da dari dalil yaitu kesimpulan hukum yang diambil dari dalil, kesimpulan dalil al-madlul dalil al-madlul kemudian mengetahui syahidnya petikan dalil yang langsung menunjukkan kesimpulan hukum, kesimpulan dalil. Kemudian yang ketiga adalah wajudalah eh, yang keempat adalah wajudalah alasan pendalilan. Kalau kita memumarasah menekuni ini setiap ada dalil kita pikirkan itu, setiap ada dalil kita pikirkan itu. Insyaallah kalau baca Al-Quran seperti baca tafsir karena sudah muncul di benaknya beberapa faedah ilmiah dari syahid ini menunjukkan kesimpulan hukum ini alasan berlilani ini syahid ini dan seterusnya baca hadis pun juga begitu mudah sekali mengeluarkan fawait faedah-faedah ilmiah karena terasah analisa pisau analisa analisa ilmiahnya hmm. seperti itu sehingga eh, Seseorang cukup dengan membacakan ayat dia bisa mengambil dari apa faedah faida faidahnya cukup membacakan satu hadis dia bisa menyusun beberapa faida darinya begitu dan itu tidak berlaku hanya pada kitab tawhid model belajar yang seperti ini berlaku kan di kitab fikih mengapa Baca al-Fatihah dikatakan rukun Mana dalilnya Kok gak dimasukkan dalam wajib Sholat, kok rukun sholat Kok gak sunnah sholat Kok gak diwajib sholat Kok ditempatkan, dikelompokkan Ulama fikih pada rukun sholat Oh dalilnya ini hmm? Padahal namanya rukun sholat dan wajib sholat Ada sama-sama titik temunya Sama-sama diwajibkan tapi kenapa kok digolongkan kepada wajib yang plus yaitu rukun, sholat, oh begini wajudallahnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi kita faham bagaimana ulama mengambil dari Al-Quran 30 juz dan mengambil dari e, hadis-hadis terdapat dalam salib Bukhari, salib Muslim dan seterusnya. Sekian banyak hadis tadi, kan sumbernya cuma dua itu intinya. Kemudian dikeluarkan darinya ilmu tawahidululuhiyah, dikeluarkan darinya ilmu fikih, muamalah, dikeluarkan darinya syarat-syarat sahnya sholat, dikeluarkan darinya dan seterusnya. Alasan pendelilannya itu bagaimana itu menarik untuk disimak. Nah, tentunya yang seperti ini tidak disampaikan kepada majelis-majelis umum, hmm, eh, yang tematik, majelis-majelis yang di apa eh, yang pesertanya tidak mengkhususkan diri untuk mempelajari sebuah disiplin ilmu syar'i secara sistematis metodologis eh, kemudian terkurikulum nah anda harus beda dengan mereka tapi semuanya dalam kebaikan di atas kebaikan tapi kebaikan bertingkat-tingkat maka jangan terluput kebaikan yang lebih tinggi selama kita masih bisa meraihnya Semoga Allah taala memudahkan kita untuk berilmu syar'i dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dan bersabar di atas tiga jalan tersebut. Allahumma amin. <tuh> Bab minasyirki al-isti'adzah al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan memohon beribadah dengan memohon perlindungan kepada selain Allah. termasuk kesyirikan beribadah dengan mohon perlindungan kepada selain Allah ini dalilnya cuma dua ya maka dari itu saya beri mukaddimah yang semoga bisa sedikit mencukupi Hey. <coughs> Para hadirin Rahimani wa rahimakumullah Katailah bahawa Isti'anah Isti'gothah Isti'adah dan doa intinya sama. Semuanya itu hakikatnya doa. Ibadah istianah saya ulangi. Ibadah istighothah, ibadah istiadah itu semuanya masuk dalam ibadah doa. Hanya saja masing-masing membawa maknanya masing-masing <tuh> Kalau istiadah adalah meminta perlindungan dan penjagaan dari perkara yang tidak disukai meminta perlindungan dan penjagaan dari perkara yang tidak disukai dan bab berikutnya setelah bab yang ke 13 ini yaitu bab yang ke 14 adalah bab tentang istiqotah maka saya definisikan istiqotah terlebih dahulu Istighoza adalah meminta dibebaskan dari kesulitan, derita, bahaya dan atau musibah berat yang sedang menimpa. Meminta dibebaskan dari kesulitan, derita, bahaya atau musibah berat yang sedang menimpa. Dengan demikian perbedaan istighota dengan istiadah Kalau istiadah adalah meminta perlindungan dan penjagaan dari perkara yang tidak disukai, yang dikhawatirkan akan menimpa Jadi tadi bisa ditambahkan juga dalam definisi Dikawatirkan akan menimpa Jadi musibahnya Bahayanya belum menimpa Cuma dikhawatirkan Akan menimpa Kemudian dia istiadah Seseorang istiadah Minta perlindungan Supaya enggak terkena Bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa Tetapi kalau istigotah Bahayanya tersebut, musibah beratnya tersebut sudah terlanjur menimpa dan sedang menimpa belum hilang. Sudah menimpa dan sedang menimpa dan belum hilang. Meminta agar dihilangkan kesulitan tersebut, derita tersebut, bahaya atau musibah berat tersebut. Karena sedang merasakan, seseorang sedang merasakan terkena musibah tadi. Itu namanya istiqotah, jadi ditinjau dari sisi akan menimpa atau sedang menimpa. Kalau akan menimpa, bahaya itu akan menimpa itu terkait dengan masalah istiqotah. Tetapi kalau bahaya itu sedang menimpa, sedang dirasakan musibah itu, maka itu terkait dengan istiqotah. Kalau istianah meminta pertolongan dalam rangka mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya Jadi umum, pokoknya meminta pertolongan dalam perkara apa saja yang terkait dengan mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya Itu istianah Nah, karena istighosa, isti'anah, ibadah istighosa, isti' ibadah isti'anah, ibadah isti'adah itu semuanya masuk dalam ibadah doa, maka atau masuk dalam permintaan, maka kita pelajari terlebih dahulu bagaimana perincian hukum-hukum atau pembagian hukum-hukum tentang peri, eh, permintaan. Kapan permintaan itu dikatakan syirik akbar, kapan dikatakan bukan syirik Kapan sebuah permintaan itu dikatakan syirik, kapan sebuah permintaan itu tidak dikatakan syirik Itu perlu kita pilah-pilah Karena kalau ini sudah kita pahami dengan baik Bisa otomatis langsung bisa kita terapkan pada isti, Ibadah istianah, ibadah istighotah, ibadah istiadah Karena Tiga-tiganya masuk dalam permintaan. Jadi kalau ditanya istiada yang syirik bagaimana? Ya seperti permintaan yang syirik. Istighatha yang syirik bagaimana? Ya seperti permintaan yang syirik. Perincian isti'anah yang syirik bagaimana? Yang bukan dengan yang bukan, ya seperti perincian permin, eh, permintaan yang syirik dengan permintaan yang bukan. Baik, Bismillah. Permintaan yang syirik Yaitu permintaan yang ditujukan kepada selain Allah apabila Permintaan yang ditujukan kepada selain Allah apabila Titik 2 Isi permintaan tersebut yang pertama Isi permintaan tersebut berupa perkara Yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah Isi permintaan tersebut berupa perkara Yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah saja maka yang seperti ini kalau ada ibadah isti'anah ibadah istighothah ibadah apa kalau ada isti'anah istighothah satunya isti'adah kalau ada tiga tiganya ini kok isinya yang dimintakan adalah perkara yang tidak mampu menunya kecuali Allah maka sudah bisa dipastikan itu perbuatan itu sudah sampai pada tang, tingkatan menyembah perbuatan itu sudah sampai pada tingkatan ibadah kalau sudah isinya itu apa sudah di luar kemampuan makhluk memenuhinya hanya Allah yang mampu memenuhinya kalau isi permintaannya sudah seperti itu, mau dibilang itu permintaan model istianah istiadah maupun istiqotah itu pastilah Kategorinya adalah bukan sembarang minta Minta yang sampai menyembah Minta yang sampai ibadah Yang biasanya pelakunya enggak, Sesuatu yang hadir di hatinya Tidak sama dengan orang yang sekedar Minta kerupuk ke temannya Ada at atadulul wal khudu ada perendahan diri dan ketundukan, mal-mahabahwa taqdim diiringi dengan kecintaan yang sempurna dan pengagungan yang sempurna. Itu definisi ibadah juga ditinjau dari sisi perbuatan orang yang melakukannya. Jadi ibadah itu definisinya tidak hanya satu tinjauannya. Kalau Syekhul Islam tadi mendefinisikan ibadah ditinjau dari sisi macam-macam ibadahnya. Kalau ini apa yang sedang ada pada diri orang yang sedang melakukan ibadah. Hmm, didefinisikan oleh ulama <tuh> ibadah itu tidak hanya pada uh, satu macam definisi saja. <tuh> Sehingga kita perlu mengumpulkan beberapa definisi itu uh, untuk bisa semakin faham tentang gambaran ibadah itu bagaimana? <tuh> ya. Bahwasanya <tuh> ibadah ditinjau dari sisi macam-macamnya. adalah seperti eh, apa yang didefinisikan oleh saya khulisra mudah ismun ya ismin jami yaun yikulli ma'yah wa'allahu ya'radha minal aqwal wal'amal al-dha'ira wal-ba'atina satu istilah yang mencakup seluruh yang mencintai dari diri oleh Allah baik berupa ucapan maupun berbuatan yang dha'ir maupun yang batin adapun ibadah ditinjau dari sisi apa yang ada pada pelakunya <kuh> perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya adalah at-tadlulillahi merendahkan diri kepada Allah Taala kalau ibadah bernilai Tauhid ya kalau bernilai syirik ya tinggal diganti li gairillah gitu untuk selain Allah bifi'li awamirihi wajdi nabi nawahihi dengan melakukan perintahnya dan menghindari larangannya Mahabbatan wa ta'dhiman. Diringi dengan cinta dan mengagungkan. Didasari dengan cinta dan mengagungkan. Jadi ada unsur perendahan diri kepada yang diibadahi ada unsur kecintaan dan pengagungan yang ibadah. Kecintaan yang ubudiyah, pengagungan yang ubudiyah, perendahan diri yang ubudiyah yang kategori ibadah. Jadi lain permintaan kalau sudah isinya itu perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah dengan permintaan kalau yang isinya permintaan yang sepele-sepele, yang makhluk mampu bahkan sangat mampu, hati orang yang melakukannya dua permintaan model permintaan ini lain. Kalau seorang minta kerupuk, itu tidak ada biasanya dalam hati orang tersebut merendahkan diri, ngasor sekali kepada siapa? Kepada yang dimintai kerupuk tadi ada khutuk ketundukan kepadanya ada kecintaan dan pengakungan, pengakungan sebagaimana mencintai dan mengakungkan Tuhan yang hak yaitu Allah enggak ada tetapi lihat orang yang mengangkat kedua tangannya di depan pusara wali ini wali itu kemudian menyampaikan permohonan yang isi permintaannya adalah sesuatu yang hanya Allah yang mampu memenuhinya itu lain sekali karena dia sadar bahwasanya selain wali tersebut menurut keyakinan salahnya tidak mampu memenuhinya bahkan mungkin dia tahu sebetulnya ini hanya Allah yang mampu memenuhinya karena permintaan-permintaan seperti dibebaskan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga diberikan rezeki dan terhindar dari seluruh macam marah bahaya selama hidupnya di dunia siapa yang mampu menuhi seperti itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu makhluk memenuhinya kalau itu ditujukan kepada makhluk maka ini ibadah syirik karena sudah tingkatan permintaannya sudah kategori menyembah jadi menyembah itu bukan hanya sujud saja kemudian keadaan yang kedua dari permintaan yang syirik adalah Apabila permintaan yang ditujukan kepada selain Allah tersebut Bercirikas bahwa makhluk yang dimintai adalah makhluk mati Atau makhluk hidup namun gaib Goib maksudnya adalah tidak ada komunikasi yang terbukti secara sebab Tidak ada komunikasi yang bisa dibuktikan secara sebab syari maupun kodari Itu goib, itu situ. Bukan goib berarti gak terlihat karena enggak setiap yang enggak terlihat enggak ada komunikasi kita wa kan nggak ngelihat orangnya tapi itu terbukti secara sebab kodari sebagai suatu hal yang adanya komunikasi meminta kepada orang mati atau makhluk hidup yang gaib yang hakikatnya karena tidak ada komunikasi tidak bisa memenuhi permintaan tersebut maka meminta kepada kedua makhluk tersebut menunjukkan orang yang meminta itu meyakini bahwa makhluk yang mati atau makhluk hidup yang gaib tersebut memiliki kekhususan atau kemampuan sebagaimana Allah Hun mati nggak bisa mendengar, terus kemudian apa nggak bisa apa, apa makhluk hidup gaib nggak bisa, kok kemudian nekat dia minta ke sana kedua makhluk tersebut itu permintaan yang syirik. <tuh> Jadi kalau yang pertama tadi ditinjau dari sisi isi permintaannya sudah nggak urusan kepada siapa yang diminta uh, dari selain Allah asal itu selain Allah. Entah itu mayit, entah itu hidup, entah itu gaib, entah apa pokoknya selain Allah. Maka itu syirik. <tuh> Kalau yang kedua ditinjau dari siapa yang diminta dari selain Allah. Kalau itu makhluk yang mati atau hidup namun gaib. Hidup namun gaib. <tuh> Adapun permintaan yang bukan syirik Yaitu makhluk yang dimintai adalah makhluk hidup Satu Hadir Dua Dan Tiga Mampu memenuhi permintaan tersebut Makhluk hidup Satu Hadir tidak gaib maksudnya Dua Dan yang ketiga Mampu memenuhi permintaan tersebut. Maka seluruh dalil-dalil tentang permintaan, baik itu istighosa, istiada, isti'anah dan seterusnya, maka periksa di situ konteksnya bagaimana. Kalau yang itu konteksnya terkait dengan kesyirikan, pastilah maksudnya adalah yang tadi. Langsung saja bawakan ke sana. Oh, ini maksudnya permintaan yang model seperti ini, karena yang dalam konteks ayat ini atau dalil ini adalah permintaan yang syirik. Pasti konteksnya permintaan yang kalau enggak itu ya itu, gitu. Dan juga demikian kalam ulama Ucapan ulama ketika mensarah Ayat atau hadis Tidak boleh beristikota kepada Selain Allah Oh maksudnya Itu loh yang seperti itu Permintaan yang seperti itu Wajib beristikota Hanya kepada Allah saja Tidak boleh beristikota kepada Selain Allah Ta'ala Oh maksudnya Istikota yang seperti itu permintaan yang mengandung permintaan seperti itu <tuh> Dengan demikian Istiadah Yang bernilai Tauhid adalah istiadah kepada Allah Ta'ala semata. Yaitu istiadah jenis ibadah yang mengandung kesempurnaan sikap membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Berlindung kepadanya, meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang mampu memberi kecukupan. Istiadah yang mengandung keyakinan kesempurnaan penjagaan Allah dari segala sesuatu mara bahaya. Kesempurnaan penjagaan Allah terhadap makhluknya dari segala suatu mara bahaya, kesempurnaan penjagaannya dari segala sesuatu mara bahaya terhadap makhluknya, yaitu yang, yang dimungkinkan menimpa makhluknya, Tambahkan seperti itu kalimatnya. Baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Baik dalam perkara kecil maupun besar. Baik terkait dengan bahaya yang diakibatkan oleh manusia maupun selainnya. Istiadah yang seperti inilah yang bernilai tawahid. Yaitu ketika orang yang beristiadah itu mempersembahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Yang mengandung kesempurnaan sikap membutuhkan kepada Allah Ta'ala. berlindung kepada-Nya. Meyakini bahawa Allah Ta'ala saja yang mampu memberikan kecukupan. Mampu melindungi dari segala marah bahaya. Baik sekarang maupun akan datang baik dalam perkara kecil maupun besar ya itulah istiadah yang bernilai tawhid istiadah yang seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah saja adapun istiadah yang bernilai syirik adalah istiadah kepada selain Allah Taala yang ditujukan kepada makhluk mati baik nabi wali kiai atau selain mereka yang telah telah apa, Uh, yang yang bukan hidup yang meninggal contohnya misalnya seseorang meminta perlindungan kepada wali yang sudah meninggal dunia dari ancaman wabah penyakit ganas yang menyerang kampungnya misalnya kemudian istiata yang ditujukan kepada makhluk yang gaib dengan istilah gaib seperti tadi, tidak ada komunikasi yang terbukti secara sebab syari ataupun qadari Contohnya seorang minta perlindungan kepada jin penunggu rumahnya dari serangan sihir Inilah yang akan kita pelajari dalilnya di dalam surat al-jin ayat 6 Istiadah yang seperti inilah yang dimaksud dalam surat al-jin ayat 6 Seorang minta perlindungan kepada jin dari marabahaya yang dikhawatirkan menimpa dirinya. Contoh istia'dzah yang syirik seperti itu dan inti istia'dzah yang seperti itu itulah yang dimaksud dalam surat Al-Jin ayat 6, begitu maksud saya tadi. Duk juga demikian istia'dzah yang ditujukan kepada makhluk hidup tidak gaib, namun isi permintaannya di dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk Isi ada yang seperti itu pun yang syirik. Kepada makhluk mati syirik, kepada makhluk yang gaib syirik, kepada makhluk hidup, enggak mati, hadir, enggak gaib, tapi sayangnya isi permintaannya dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk. Hanya Allah Ta'ala yang mampu menuhinya. Maka yang seperti ini Pelakunya Dikatakan Menyembah selain Allah Ta'ala Syirik, melakukan syirik akbar Waliyadubillah Baik insyaallah Dua dalil akan kita pelajari setelah kita istirahat Sejenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh